Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa wala amabad uh, Kita tidak usah bahas Apa Tentang korban lagi ya Setiap tahun Apa Sudah hafal mungkin kan, Sudah tapi kalau kalian ada pertanyaan tentang korban, pertanyaan aja. Mungkin ada iskal-iskal tentang korban. Nggak usah dibahas lagi. Dari awal lagi, apa tarikh uluhia, apa syarat-syaratnya, apa sunah sunahnya, apa yang abdol, apa yang ini. Setiap tahun ini sudah berapa kali ya, nah? Empat kali mungkin. Iya. korban untuk khusus orang meninggal orang yang sudah meninggal jumhur ulama dan sebagian ulama menukil ijma sebagian ulama menukil ijma tentang disyariatkannya ya tentang disyariatkannya ee, disebutkan dalam majmu syarh muhadzab disebutkan dalam Al-Mukni dan kitab-kitab uh, Furu yang lainnya, bahasannya dia min jins serakat, ya, jadi nukil oleh Imam Abdullah bin Bukar, bahasanya uh, walaihisa billah serakatih jelah ijma, bahasinya serakau untuk majid itu sah adanya dan dia juga pendapat eh, kebanyakan masa saya sekarang eh, lejana da'ima diantaranya berfatwa juga seperti itu ya lejana da'ima eh, eh, perdewan tetap fatwa eh, kerajaan Arab Saudi juga berberat seperti itu ya dan kelihatannya mu'i juga seperti itu ya ya memang ada sebagian ulama yang yang tidak menganjurkan eh ya apa namanya eh pianternya saya Munzaimin tapi beliau pun tidak tidak sanggup untuk mengatakan itu bidah. Beliau katakan di dalam kitabnya Saramumti wal qaul bil bid'ah subb. Dan untuk mengat dia tidak menganjurkan tapi untuk mengatakan itu bidah berat. Ya, Karena dia menjin si sodakot Karena dia bagian seperti sodakoh Ya kita sodakoh Ini Tapi kalau untuk Kalau orang tuanya berwasiat Ini tidak ada khilaf Tidak dirakuan lagi tentang Kalau misalnya dia berwasiat Tolong diambilkan dari harta saya Sekian nanti e, Tolong buat korban atau buat hadih Maka tidak mengapa Kesimpulannya Eh dengan dalil-dalil yang umum dari keterangan hadis Rasulullah SAW dan riwayat salaf bahasanya itu disarihatkan bagaimana dengan uh, hadis yang mengatakan izah matal insan in amalhu illa min saras apabila seorang anak manusia mati eh, maka amalannya terputus iya yeah. tidak ada disebutkan situ korban iya yeah. maka disebutkan oleh ulama disebutkan oleh syekhulislam thayyibah disebutkan oleh muqayyimarhi mawlataala hadis mengatakan ing amaluhu terputus amalan dia Si Majid, ya, orangnya sudah dalam kubur, mau gimana lagi? Tapi tidak terputus amal, tidak terputus amalun lahu. Ya, hadis kan tidak mengatakan seperti itu. Ia ya, beda antara amaluhu dengan amalun lahu. Antum boleh bolak balik cari hadisnya di Sahih Muslim. Idamat insan, ingkota amaluhu. Rasul mengatakan amaluhu bukan amalun lahu. Ia, ya, kalau seorang anak manusia mati Terputus amal dia. Bukan amal untuknya. iya. Kalau amal untuknya. Maka. Eh, apa namanya. Berdasarkan. Hadis-hadis yang banyak. Dan berdasarkan keterangan Al-Quran. Itu boleh. Iya. Buktinya apa? Buktinya apa? Ayat di dalam Al-Quran. Hadis dari Rasulullah SAW mengatakan. Boleh. Amal untuk dia. Dari orang yang hidup. Apa misalnya ayatnya? Apa misalnya ayatnya? Hah, apa? Apa Pak Masir? <laughs> lihat tadi mau jawab tuh. Saya so, di ujung lidah tuh. Lihat, tuh. Apa ayatnya? Apa? Ayatnya dulu. Betul itu. Ayatnya dulu Apa? Ayatnya. Ayatnya apa? Ayatnya. Iya. Rabbana ighfir Wali wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Iya. Rabbana ighfir Wali wa li ikhwana bil iman. Iya. Ya, di sini Allah SWT perintahkan kepada kaum mukminin untuk memohonkan ampunan untuk saudara-saudara yang sudah meninggal. Iya kan? Boleh tidak? Iya jelas lah. Ayat Allah kok Bilang tidak boleh Kafir nanti <laughs> Ini amal siapa? Ya bukan amal dia Tapi amalan orang yang hidup untuk dia Di antaranya surat jenazah Yang paling jelas dan gamblang Di antaranya haji Hadisnya seperti matahari Sohayanya Hantu bisa lihat matahari Tidak ada penghalang Seperti itu juga Haji misalnya Ya Di antaranya puasa Puasa boleh Dari orang yang masih hidup Misalnya ada kalau terputus kalau dia dipahami secara mutlak maka e, banyak kontradiktifnya ya salah dalam memahami tapi hadis e, mengatakan amaluhu bukan amalun lahu nah, ini beda iya beda jadi jangan e, ekstrem kanan ekstrem kiri tapi khairul umur awsathuha kalau itu selalu tengah-tengah iya selalu tengah-tengah selama yang ada dalilnya maka kita ikuti e, selama yang tidak ada dalilnya jangan kita ikuti jelas ini jelas iya yeah. ada yang lain iya yeah. Yang Roje eh, ditanya eh, Imam Syafi'i rahimahullah taala, Ya Dan sebelumnya, sebelumnya Imam Malik rahimahullah taala di dalam, sebagaimana disebutkan dalam Al Istiqar. Eh, dan ini juga dirojihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dalam tarjihnya, ikhtiaratnya eh, kurang lebih sintan bitis'ah. Iya. Eh, atau wahida bitis'ah. Jadi ada hewan korban itu satu eh nilainya sama dengan sembilan yang, semisal, yang satu sapi misalnya sama dengan kelas e, dagingnya dikumpul-kumpul sama dengan sembilan sapi misalnya. mana bagus mana bagus ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa maiyu ad dimsha ya Allah faina qulub ya kitabnya oleh Ibn Abbas dan yang lainnya dari para sahabat yang mulia dan ulama salaf. Ayat ini tentang hadih. Tentang korban. Secara khusus. Walaupun umum sifatnya. Maka e, dia yadukul dimnan awlawiyan. Maka dia termasuk terlebih dahulu. E, membesar, Ta'zim. Membesarkan. awamuha, Yang paling besar dan yang paling mahal. Itu lebih afdol. Ia. Ya. Karena eh, target utamanya itu banyaknya daging Target utamanya banyaknya daging Ya yeah. target utamanya banyaknya daging Ya yeah. satu yeah. Misalnya satu beratnya dua ton Ada gak sapi misalnya Ya yeah. itu sama dengan Kalau dikumpul-kumpul dagingnya sama dengan Ya yeah, dua Dua kayak ah, maksud akal aja kira-kira berapa? Berapa, Brun? Satu 1 ton ya misalnya. Satu ton eh, itu sama dengan eh, dagingnya dikumpul-kumpul dikumpul-kumpul ya. Sama dengan 10 ekor sapi misalnya yang yang 200-an kilo. Karena 200-an kilo dikeluarkan eh, jerawannya ya jadi paling cuman 100 kilo ada nggak nyampe pula mungkin dagingnya. Maka e, tidak dirawan lagi tentang bahasanya abu yang besar satu semakin besar semakin mahal itu yang paling abu dol. berdasarkan ayat tadi berdasarkan maksud e, yang utama daripada korban Yaitu memberikan kemanfaatan kepada e, fukara awal masakin. Ya selain ibadah dengan e, iraqatul dima mengalirkan darah hewan korban itu sendiri. Ia makanya ulama menyebutkan kalau mau satu satu lawan satu satu lawan satu ya urutannya itu satu kanta lebih baik daripada satu sapi satu sapi lebih baik daripada satu domba satu domba lebih baik daripada maiz maiz itu kambing jawa ya ini karena ukurannya E, nilai dagingnya e, bahkan sebukan lelaki ulama domba e, betina ya yang belum kawin itu lebih baik daripada e, domba jantan yang sering kawin ah yang sering kawin disebut istilah kata ulama katurat nizwanu sering Ancelap dia sering kawin itu, ini berpengaruh terhadap e, kualitas daging, ya berpengaruh pada kualitas daging. Sehingga ulama mengatakan, ya kecuali kalau dia jantan tapi belum bisa kawin misalnya, e, ya kan? Kira-kira e, siapa yang jago kambing? Kambing itu e, mana buahnya apa? <laughs> itu mulai kawin umur berapa? Barakalofik, tahu nanti kira-kira? E, ya kambing ya, domba, umur berapa dia? Kalau kambing umur berapa dia kan? Ah, wah, masyaAllah, semuanya perlu ilmunya. 8 bulan baru belajar dia kan? Kambing, iya. E, Kalau domba, kurang lebih gitu-gitu juga, iya. 8 bulan kambing tidak sah ya pendapat yang roji bahwasanya kalau kambing jawa itu 1 tahun ke atas ya, ada ulama yang mengatakan 2 tahun ke atas tapi yang roji 1 tahun ke atas nah di disini eh, apa namanya berpengaruh tadi kepada kepada kualitas kualitas dagingnya ya, kualitas eh, dagingnya jadi eee eh, Terus masalah apa namanya itu juga masalah sebagian ada yang mengatakan tidak sah bagaimana dengan kerbau sepakat para ulama bolehnya kerbau itu minjin silbakarat kerbau ini bagi apa salah satu jenis dari jenis sapi ya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam al-Um dan yang lainnya. Ya. Disebukan juga dinukil di Majmu' Saram Wahzab sur itu, salah satu jenis sapi. Ya. Jangan uh, punya pendapat yang keluar daripada ijma'. Ya, malu-maluin nantinya. Uh, kok alus sunah, ngakunya alus sunah, tapi punya pendapat nyeleneh keluar dari ijma', kerbau tidak boleh. Bahaya. <tuh> ya. Uh, terus apa namanya? warna juga. Warna di Subhanahu ulama Abiyad, lebih afdal daripada ee, putih, lebih afdal daripada ashab, lebih Ash, afdal e, daripada Allah. asfar, lebih afdal daripada kuning. Tidak tahu kambing kuning seperti apa. Tapi disebutkan seperti itu, ashab itu abiyad, lebih afdal daripada asfar asfar lebih abu daripada uh, akbar akbar itu warna debu ya yeah. yeah. warna debu coklat kayak gitu eh uh, akbar lebih abu dari khabra lebih abu daripada balqa balqa itu separuh hitam separuh putih ya yeah. eh uh, balqa lebih awal daripada sauda lebih halus daripada item polos, ha, tahu apa? E, tapi orang Arab yang paling ngerti daging, iya, yeah, maksudnya karena mereka makan daging terus, ya yeah, makan daging terus, e, maka makanannya itu sehari-hari nggak ada ikan gurame, iya, yeah, <laughs> jadi mereka ngerti, tajrubah, tajrubah paling ngerti tentang itu. daging seperti itu susunannya, jadi semakin putih warnanya semakin halus, ya, ah. Ah, wah itu anak nggak ikut-ikut itu. Iya, iya, domba, domba, domba lebih bagus daripada maiz. Istri itu disebut oleh ulama. Oh, dikebiri. Oh iya ya, Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat, Doha bi khabshain. Uh, amlahain maujuain iya yeah. rasulan pernah uh, berkorban dengan uh, dua ekor kambing yang uh, amlah amlah di sini tadi ada tiga pendapat antara ulama apa takrif amlah sebagian ulama mengatakan putih sebagian ulama uh, mayoritas putih kecuali hitam sedikit seperti Allah mengatakan Amlah itu ee, Tandur Tandur bis sawat Wata buruk Wata tak Artinya apa? Artinya di sekitar matanya ada hitam Di ujung-ujung kakinya ada hitam Nah itu ee, Amlah lucu kan? Cuma matanya aja yang hitam Kayak kacamata gitu Sama pakai kaos kaki Ya itu Ya e, Itu Itu Amlah kalau separuh hitam, separuh putih itu namanya balkok ya, yang kita sebutkan tadi itu kelasnya nomor 5 kan? nomor 6 itu tadi yang hitam polos ya. yang seperti itu ulama sebutkan nah ee, disini kemudian ee, Rasulullah SAW disebutkan di situ maujuain itu yang di majuain itu yang yang dikebiri yang dipotong eh, apa namanya eh, buah zakarnya, bukan zakarnya. kalau zakarnya namanya dalam bahasa Arabnya namanya majibub ya. kalau yang dikebiri namanya mauju nah itu beda ya, kalau eh, mauju boleh ya, yang dikebiri karena di semua ulama itu nanti eh, ya karena tidak kawin energinya buat badannya aja sendiri, ya kan? Eh, kalorinya, gizinya buat semakin lama semakin gemuk, semakin gemuk. Iya, dagingnya bagus katanya. Bukan lemaknya yang bagus, tapi dagingnya yang bagus karena sama saja kalau cuma lemaknya doang dipotong, ternyata separuh lemak, separuh daging ini enggak bagus. Artinya yang kira-kira dagingnya itu bagus, iya, dagingnya itu bagus, ya boleh kalau itu, iya, karena ada hadisnya lagi, e, yang tidak boleh ya itu empat itu saja, empat yang di dalam hadis tersebut, yang betul-betul sakit, betul-betul pincang, betul-betul buta, betul-betul kurus, ya, e, yang sehingga tidak ada sumsumnya, empat. Selain daripada itu tidak ada dalil yang jelas dan gamblang yang mengatakan tidak sah. Ya, apalagi intinya dagingnya sehat, dagingnya bagus, gemuk, maka sah, insya Allah. Ya, apa? Yang apa? Ya, ya, uh, aurat kata Rasulullah yang tidak sah itu al-awra' al-bayyin awruha yang buta satu e, yang buta satu yang jelas butanya itu ya, tidak bisa melihat nanti gini-gini dia enggak respon ya e, itu saja tidak sah apalagi dua-duanya ya apalagi dua-duanya satu saja tidak sah ya apalagi dua-duanya namam pincang aja enggak sah apalagi apalagi patah iya kan seperti itu maksudnya jelas iya kalau sakit mata selama masih uh, bisa ngelihat dengan uh, ya tidak apa-apa yang itu yang uh, tidak bisa ngelihat sebelahnya itu namanya aurat ya aurat ya ada lagi iya bos kambing juga tuh sama Apa <laughs> Ya Dalam kata apa Hukum masalnya, hukum masalnya eh, yang afdal ya eh, di, di tempat dia mukim hukum masalnya ulama eh, menghukumi pembahasan ini sama dengan pembahasan zakat, apakah zakat boleh dilemparkan ke eh, daerah selain luar daerahnya? Maka seperti tadi hukum asalnya yang namanya zakat kata Rasulullah untuk had min akniyahim faturadu ilahukoraih. Hukum asalnya kita ambil di kita ambil di sini ya kita bagikan di sini. Ya, kecuali tadi dengan alasan satu dan lain hal misalnya orang orang di sini tidak membutuhkan ya kan eh, ya tidak nolah lah artinya udah Boston makan makan daging misalnya ya malah kalau dikasih tempe mereka lebih milih tempe misalnya misalnya ya kan makanya seperti ini ya faedahnya tidak begitu kurang maka itu lain perkara ya lain perkara eh, keluar daripada hukum asalnya iya the sama seperti zakat juga zakat mencari-cari setengah mati cari misalnya Uh, orang di Pondok Indah mau cari di mana antum? Nah, orang bagi-bagi uh, di sekitar Pondok Indah. Iya kan? Uh, eh bagi-bagi Pondok Indah enggak ada orang yang berhak mustahi di situ. Mungkin cari-cari orang-orang yang mungkin ada. Oh, anak punya utang gitu. Ya dia utang 50 miliar tapi asetnya 500 miliar di sana. Iya kan? Uh, tidak antum kasih duit uh, sejuta dua juta buat gosok gigi nanti. Ya, ya kira-kira e, seperti itu. Artinya tergantung hajat dan maslahat dan syariat juga e, tentu dengan ilal dengan hikmahnya. Tuh yuk. ada yang lain? Jangan, jangan. Ee, rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahantara, salah satunya anida atil mal menyanyiakan harta itu harta ya di makanya di di di di setting sedemikian mungkin supaya e, betul betul semuanya termanfaatkan betul betul semuanya termanfaat termanfaatkan kalau bisa tulangnya dimakan dimakan maksudnya bisa dimanfaatkan gitu silakan mau dibuat Uh, apa apa gitu yang ada manfaatnya dimanfaatkan iya iya jerawan iya jerawan semuanya kalau bisa dimanfaatkan dimanfaatkan iya yeah, termasuk jerawan uh, kulit iya yeah. uh, semuanya iya yeah. Kalau orang tidak ahli ya semuanya lama iya. Kalau orangnya ahli Mungkin dalam hitungan detik atau menit dia bisa iya. Bagus juga kalau Ada yang ahli eh, Cepat sekali Seperti ngulitin Orang yang ahli eh, Tidak sampai 5 menit Sudah dua dia dapat kulit iya. Orang yang tidak ahli Lima jam bolong-bolong semua. <laughs> ya, ya kata Rasulullah ibadahusi dalamurilah. Gaya ahli, fenta terusah. Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahli, ya tunggu aja kiamat. Ya, ya. Artinya semuanya harus ada bidangnya masing-masing. Ya, ya. Ahli komputer jangan maksain, pingin pingin ngulitin. Ya, nanti di salah ini nanti ya pokoknya diusahakan sebisa mungkin sebisa mungkin ya kalau tidak bisa ya layu kalifullahu nafsan illa usaha sebisa mungkin semuanya termanfaatkan ya, kalau tidak bisa ya ya Allah ya artinya kita sudah maksimal apa yang kita lakukan ya selama masih bisa semuanya dimanfaatkan jangan sampai ada yang mubazir eh, apa apa tersia-sia sebisa mungkin kalau tidak bisa tadi layyuka lil-lahi wa nafsinil usaha fa taqulna satatu ida martu bimaysain fa tu min maslatum wa idanahaqum anufazzanibu ada yang lain ya ya Kalau Kalau meniatkan Tashrik fil ajar Bukan tashrik fitaman Jadi ada jangan orang sering salah kaprah eh, Sebagian kaum muslimin sering salah kaprah Masalah perbedaan antara tashrik fitaman Dengan tashrik fil ajar Ya yeah. Tashrik fitaman Itu urunan Gabungan untuk beli hewan kurban. Ya. E, ini cuman bisa pada e, sapi dengan unta 77. Ya, maksimal. Boleh 55, boleh 33 boleh. Tapi kalau kambing satu orang satu, tidak boleh bagi dua. E, e, istrinya pengin beli yang 2 juta, istri 1 juta, suami 1 juta tidak boleh. Ya. Ini Ya, ini tasrigh fitaman. Ya, tasrigh Tidak ada batas. Mau antum kasih seratus, niatkan, tidak mengapa. Tasrigh filajer. Antum niatkan eh, pahalanya sampai, maka ini tidak ada batasnya. Mau berapa aja boleh. Ya, antum niatkan aja, tinggal niatkan, niatkan buat si bulan, si bulan, si bulan, si bulan. Ya, itu the unlimited. Ya. Keren. Tidak atas Iya. Paham. Itu ya, طيب, ana paham. Berarti eh, ada masih ada pertanyaan? Ana jawab. Iya. Eh, ada lagi satu lagi, satu poin lagi. Iya. Namanya syiar. Iya, syairah atau syiar. Eh Siar di sini eh, disuka oleh ulama, disuka oleh imam dan yang lainnya. Maksudnya siar eh, keluarga, siar keluarga. Nah yang seperti ini satu orang keluarga itu yang dia di satu rumah itu yang dianjurkan. Paham tuh? Jadi satu kambing, misalnya dia nggak punya harta banyak, satu kambing saja. Dia dan orang yang ada di rumahnya, misalnya di rumah itu minimal eh, di situ ada dia, ya, ada anaknya, ternyata adiknya juga tinggal di situ, ya itu termasuk. Ya, yang dalam, yang satu satu masuk rumah, satu meja makan, satu cuci piring, satu tempat keluar, ya, itu satu. Kalau itu yang antum maksud, satu. Itu siarnya. Ya. Kalau tamam. menjadi ada tiga poin, ada tasriq fil ada tasriq fil ajr. Kalau tasriq fil ajr tanpa batas, siapa aja yang antum niatkan boleh. Adapun siar ahlul bait, maka eh, tadi dianjurkan minimal tadi satu rumah satu ahlul bait. Ya di situ ada neneknya mungkin masih tinggal masih ada di rumah dia. Di situ ada eh, keponakannya dia tinggal juga di situ. Ah itu diniatkan di situ. Tamam itu mungkin ada yang lain masih belum juga terjawab <laughs> kalau kita enggak tahu kalau dia ada di situ kalau dia bersama satu makan satu eh, apa namanya tempat tinggal satu keluar satu masuk di situ iya cr-nya itu iya kan berarti betul itu bakal nana iya e, terus ada faedah tadi masalah tasrik fitaman itu jangan mendadak Ya, maksudnya jangan mendadak kalau seorang sudah sudah menta'in buat bertiga ya misalnya ada sapi dia beli harganya 30 juta bertiga, udah ini sapinya nih, 30 juta intinya 10, anak 10 ini eh, sahibak 10 10 10, 10, ya, 10 juta, 10 juta, sudah dita'in ini kemudian ada yang nimbrung belakangan ini tidak sah ya, paham Gizi dahsah. Karah ini sudah ditayyin buat bertiga kemudian baru muncul belakangan. Maka ini tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh. Ya sudah tiga, bertiga ya bertiga. Kalau sudah ditayyin, oh ini loh sapinya, ana beli tiga, kami beli bertiga ini 30 juta. Kemudian ada yang nimbung empat lagi. Ya sudah, biar e, semakin ringan. Maka ini tidak sah. Karena sudah ditayyin, maka sudah, jangan dirobah. Kalau mau dirobah, robah yang lebih afdol. Jangan jangan turun ke bawah. Iya. E, jangan turun ke bawah karena apa? karena e, kalau sudah ditayin itu tidak boleh berubah kecuali naik ke atas kalau mau diubah naik ke atas dia e, jangan turun ke bawah ya e, kan perhitungan e, turun ke bawah dia jadi dari kan tadi tadinya 10 juta dia harus korban kan kalau jadi rame-rame akhirnya cuma berapa juta iya e, berapa iya e, maka itu tidak tidak sah. Ya ini perlu diingat, perlu dihati-hati, dikasih tahu yang belum tahu. Ya. ya. Ada lagi? Waktunya terakhir. <laughs> ya ya. lama teman-teman Tahu. Ya ya ya ya. Tahu tahu. Ya ya ya. Apa? Kenapa? Oh tidak, tidak yang penting eh, dia ada andil di situ, ya. tidak harus kelipatan itu tadi eh, satu setengah dan sampai sepertuju tidak harus boleh satunya tiga per lima satunya eh, apa kurang daripada itu boleh ya ya bujair Uh, Kilap di antara ulama, ya. Ibnu Khoiimrahim Allah Taala di dalam kitabnya hmm, Tuhfatul apa? Tuhfatul Maulud ya. Tuhfatul Maulud apa? Yang apa? Siapa tahu? Tuhfatul Maulud apa? Tuhfatul Maulud. Jelas itulah kitabnya. Uh, Merujukkan boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena sebabnya beda. Paham sebabnya beda? Kalau akikah sebabnya karena kelahiran. Kalau korban sebabnya karena eh, syukur kepada Allah SWT, eh, di bulan eh Julhijjah, 10, 11, 12. Ya. Yeah. Untuk hati-hati, antum sambel 2 aja deh. Iya satu buat akikah, satu buat Satu buat Korban iya satu buat akikah, satu buat korban Apalagi Kalau punya keyakinan beda Ya yakin Akikah dia katakan sunnah Korban dia katakan wajib misalnya Wah ini eh, Beda Ya hilap di antara rumah kuat, cukup kuat Karena eh, Belum mantap untuk salah satunya belum terjajah belum yakin e, boleh atau tidaknya ya. yang jelas perbedaan pendapat mudah cukup kuat di situ oh. seperti itu adanya ya yeah. ya yeah, mana sih ya yeah. Hmm. Cacingnya di mana? Di usus. <Susukhan> uh, Rasulullah SAW bersabda, almarifah albayin marahuha. Uh, yang tidak sah itu yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Kalau itu tidak jelas, ya artinya uh, belum jelas, ya dokternya juga mungkin setengah setengah apa setengah setengah yakin setengah enggak dia bilang sebaiknya ya kan ya hampir setiap hewan di dalam perutnya ada cacingnya kita aja ada cacingnya ya kan ya. artinya eh, tidak boleh eh, takmin tidak boleh cuman kira-kira sementara apa dibuang ya kan e, maka kecuali mungkin dengan e, yakin mantap 100% ana jamin kalau orang makan itu sakit misalnya. Nah, itu lain perkara. Kalau cuman ya kelihatannya sebaiknya ya. Iya kan? Belum tentu. Betul itu. Pernah ada e, saya dikasih tahu sama orang yang biasa Miara kambing itu dokter hewan dari universitas cukup terkenal juga e, ini e, yang miara kambing kasih ke, ng e, ngirim ke dia itu domba ekor gemuk ya terus dokter hewannya marah-marah ini gimana nih pak Haji ya e, kambing kena tumor dikasih ke saya Kambing kena tumor ini dokter hewan. Iya tidak tahu kalau ada kambing jenisnya ekor gemuk gitu. Iya kan domba ekor gemuk. Dia bilang e, kambing kena tumor. Gitu. Enak aja. Yang gimana dia aku e, belajarnya. Artinya e, tidak bisa dengan kira-kira. Ya ada jenis domba ekor gemuk memang. Kalau diciptakan ekornya seperti itu bukan karena tumor. Iya isinya lemak banyak lemaknya gitu. Yang jelas. E, rasulullah sallam bersabda al maribal bayin moraluha yang sakit yang nampak dengan jelas sakitnya ya kan misalnya uh, lesu gitu kan uring-uringan terus gitu iya dikasih makan melengos iya tidak semangat suri ini ya ini alamat ya, jangan tunggu sampai tanggal sepuluh Ya, seperti ini tidak jalan insyaallah. Ya. Ada yang lain? Iya. Ngutang. Apa ngutang. Ya tergantung. Iya. Kalau ngutang eh, dia ngutang bayarnya 3 tahun lagi. Iya, <laughs> alhamdulillah. Ayat eh, ini eh, jangan jangan memberatkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam sebagian hadis yang dihasar oleh sebagian ulama eh, muhtalabun fi da maknanya sesuai dengan eh, al-usul. Ya man wajada satan ya. Wa lam yadhi fa la yakrabanna musalla musallana. Barang siapa yang dapat kelebihan kelapangan rezeki Ya itu yang diserehatkan ya. ya Itu yang diserehatkan Jangan Maksain diri gitu, ya, pengin korban Ya bagus niatnya Tapi salah caranya Ya Akhirnya apa? Akhirnya memberatkan diri Baru Nyicil Nyicil Nyicil Nyicil Tiga tahun baru lunas Iya Tapi kalau Misalnya dia ngutang Ya pas mungkin Cashnya lagi gak ada ya, Misalnya Eee eh, kasnya lagi enggak ada. Debitnya masih 500 juta nih. Belum aja antum kasih. Makanya antum siap-siap bilang sama Bu Devi pas siap-siap itu, apa Abah <laughs> namanya gesek tuh." Oh, itu. Barang apa sih? Mesin itu, apa namanya itu? Enggak nah, tahu. Mesin edisi ya. Iya, biar nanti kalau ada orang sana tinggal gesek-gesek gitu. Iya. Kalau seperti ini dia ngutang, artinya dalam dia yakin misalnya bulan depan pas kebutuhan lagi ini ringan tidak tidak terbebani maka itu lain sama kasusnya seperti haji misalnya haji juga eh, Allah SWT berfirman walillahi arannasi hijjul bayti man istataw ila isabila ya bagi Allah SWT atas sekalian manusia ya untuk pergi haji ya kan yang seperti apa, menujuannya seperti apa? Yang kata Allah manistato ailee sabila, yang sanggup datang ke sana, sanggup datang ke sana itu, pertama sehat walafiat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani rohani tidak sehat, ya tidak sah hajinya, ya kan? Karena dia tidak tidak berakal. Eh, uh, ya, yeah. uh, kemudian. Apa namanya e, Isi toa juga Amnud tarik bisa sampai ke sana Punya kendaraan Kalau kalau zaman dulu punya kendaraan ya pakai onta Pakai itu Kalau enggak ya jalan kaki dan lain sebagainya ya, naik Kuda atau apa Kalau sekarang ya ongkos Ya kan ongkos haji Ongkos haji pun gak bisa sendiri-sendiri lagi sekarang Ini kan harus pakai e, Apa namanya harus resmi lewat pemerintah Entah haji plus ataupun reguler Nah seperti ini Uh, banyak dari kaum muslimin sampai hutang atau nyicil dan lain sebagainya. Ini ini uh, bagus niatnya tapi salah caranya. Bagus niatnya tapi salah caranya. Eh uh, khawatir nanti madharatnya lebih besar. Khawatir nanti madharatnya lebih besar. Allah berikan keringanan yang sanggup. Enggak sanggup jangan maksain. Iya kan? Tidak dosa khawatir malah utang-utang malah berdosa nantinya. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala ya yeah, muamalah bainana wa bainallahu subhanahu wa taala disebutkan oleh ulama hubungan kita yeah, interaksi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala mabniun ala musamaha Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu hukum asalnya, pada dasarnya sejatinya dibangun di atas kemurahan kemurahan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur Allah subhanahu wa ta'ala afu maha apa maha, maha mengampuni maha dengan segian macam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi muamala bain awabain makhluk mabniyun mabniyatun ala suhud iya hubungan kita interaksi kita Antara sesama satu dengan lainnya Itu pada dasarnya dibangun di atas kikir Ya Berat ini Berat ini ya. Dibangun di atas kikir Hukum asalnya manusia seperti itu Ilaman rahimahullah taala, Ya Rasulullah s.a.w. bersabda Yufar Lishahidin Illad-dain diampunkan oleh Allah Swt semua dosa antara dia dan Allah Swt semua orang yang mati syahid semua diampunkan kata Allah Swt kata Rasulullah Sallam kecuali utang coba mati syahid coba kurang apa lagi tinggal pelang masuk surga tapi tertunda kalau ada utang Iya pernah Rasulullah Sallam eh, Melihat ada sahabat yang mati syahid, dia ya. e, ditanya oleh Rasulullah SAW, ya mungkin dapat wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahuwataala melalui malaikat Jibril, e, kok ada perasaan mungkin Rasulullah SAW tidak nyaman, terus halala halalain, apa dia punya utang, iya ya Rasulullah. Padahal tadi sudah siap-siap mau nyolatin. Saluh ala sahibikum. Anang-anggap mau sholat, antum aja sholatin. Iya. Ini Rasulullah s.a.w. Antum aja yang sholatin. Iya. Kan kaget. Para sahabat. Kaget. Ini Rasulullah tidak mau nyolatin. Iya kan? Kata salah seorang sahabat. Ada iya ya Rasulullah. Aku yang bayar ya Rasulullah. Sekarang qadar rasul baru dah julduh. Nah, sekarang baru dingin kulitnya katanya. Iya. Alad baru dah julduh. Ini sudah ketar-ketir ini jenazah. Panas. Setelah dibayar ditunaikan baru dingin kulitnya. Iya kan? Padahal eh uh, syahid luar biasa. Iya. Jadi jangan sepelikan perkara utang-utang, uh, walaupun urusannya uh, mau korban walaupun urusannya mau haji dan lain sebagainya hati-hati uh, mudah-mudahan uh, kita meninggal dalam keadaan bersih dari itu semua yang berkaitan dengan makhluk sulit, susah mungkin di uh, nanti kalau sudah di akhirat sama-sama ketemu, berat uh, mereka gak ada lagi istilahnya eee uh, uh, sekarang sudah tidak ada apa namanya penangguhan lagi kalau sudah di, ketemunya di padang mahsyar sudah dan lain sebagainya ya yeah. jadi hati-hati untuk ini uh, saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan ikhwan semuanya untuk betul-betul betul-betul uh, panjang pertimbangannya yeah, panjang pertimbangannya jangan sampai jangan sampai uh, kulit kita panas seperti Rasulullah SAW isyaratkan dari ya, orang mati syahid saja, yang jelas-jelas mati syahid e, tertunda tidak diampuni dosanya kalau dia bawa hutang ya, kecuali dein kata Rasulullah SAW kecuali hutang, apalagi yang selain daripada itu apalagi cuman pengen berkorban dan lain sebagainya iya iya ya, Ya ya ya ya. ya Napa? E, ya tadi anda sudah singgung, e, cuma belum penekanan. E, tadi kan ketika ada keterangan dari dokter, e, yang tadi kalau yang seperti apa namanya cacing di dalam jerawan gitu kan? E, artinya, kan Rasulullah mengatakan albayyinu maro tuha yang nampak jelas, nampak jelas sakitnya nampak jelas sakitnya kan ee, ini masing-masing orang kan beda-beda kan orang yang ahlinya betul-betul ahlinya bukan ahli-ahlian iya dia bilang ini betul-betul tidak layak untuk dikonsumsi jangan dikonsumsi iya orang yang betul-betul ahlinya artinya dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu iya dia pertanggungjawaban di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dikonsumsi. Jadi jangan dikonsumsi. Dari penyakit namanya. Kalau betul-betul dipastikan eh hewan ini, korban ini berbahaya untuk dikonsumsi dan menimbulkan penyakit yang betul-betul berbahaya, maka e, tidak boleh. Ya, tidak tidak boleh. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa la taqtulū anfusakum, innallāha kanubikum rahimā." Rasulullah SAW bersabda, "Ladarar waladi darar". Wa la dirar. Eh, tidak boleh memadurarkan diri sendiri maupun orang lain. Ia, ya, kalau betul-betul eh, apa namanya ada keterangan ahlinya, ya, bukan ahli-ahlian, ya kan? Ya, tidak ifrat dan tidak talfrid. Kita katakan tadi, khairul umur atau yang paling baik itu yang tengah-tengah. Artinya tidak terlalu menggampang-gampangkan, eh, tidak juga Uh, mau nyulit nyulitkan, ya, yeah. yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya, yeah. tidak murji'ah, tidak khawarij harus al sunah al-jamaah, yeah. iya, itu kan, iya, yeah. iya, yeah. yeah. syukur-syukur ada ikhwan yang betul-betul paham atau bukan ikhwan lah orang yang dekat dengan kita betul-betul ngerti, oh uh, Faknya dia. Penyakit-penyakit hewan yang bisa berbahaya. Ya. Itu Masya Allah, Bagus itu. Iya kan? Ya. Tadi. Asal betul-betul ngerti gitu. Jangan-jangan. Wah -jangan, oh, ini penyakit-penyakit ini penyakit, 50. Nanti dia bawa semua. <San> <San> <San> Hah? Oh iya iya. Biasanya kalau yang senior-senior bisa itu. Kalau yang... Iya, iya. Kalau dokter yang lama-lama biasanya masyaallah eh sekali ngelihat dia sudah tahu. Iya kan? Kadang-kadang tidak perlu dibawa ke lab segala macam. Dia sudah paham. Ya karena tiap hari dia ngerjain seperti itu. Iya kan? Tapi kalau yang baru lulus biasanya agak sedikit mengkhawatirkan. Iya. Iya. Ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Rahuna. bukan bukan ada tiga pendapat di antara ulama eh, apa yang dimaksud dengan marhunah ya yeah. ya yeah, marhuna tergadaikan yeah. anak yang dilahirkan itu tergadaikan sampai diakekahi ya yeah. eh, yang dirujukkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan banyak juga dirujukkan oleh ulama muasirin bahwasannya merhunah tergadaikan tertahan untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya iya, ini bukan eh, tidak bisa mau surga bukan bukan, itu ada lagi yang mengatakan tertahan dari eh, apa namanya eh, perkembangan perkembangan kehidupan dia perkembangan kehidupan dia secara jasmani maupun rohani, ya bukan dia tidak diampuni dosanya kemudian terhalang musuh terkaca tidak beda, ya bukan seperti itu jelas Ya, orang dewasa yang orang tuanya tidak Tidak akikah silakan dia akikahi Banyak salaf yang Banyak riwayat dari salaf Dari tabi'in ya. Apalagi kalau kita meyakini Kesuaian hadis Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri Ada hadis khilaf dan terlama Syalbani mensuaikan e, Semukbil Mendoibkan hadis Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri ya, ulama al-hadis dari zaman dulu sampai zaman sekarang berbeda paham tentang hadis ini kesohehannya, ya, kalau kita yakini soheh lebih-lebih lagi ya. e, tapi yang rojik hadisnya tidak soheh akan tetapi ke, e, keumuman dalil itu tidak e, e, tidak menghalangi untuk orang tersebut mengakikahi dirinya ya boleh, tepat boleh Silakan. Iya, silakan mengage hadir walaupun sudah sudah sudah sudah besar. Ya, walaupun sudah sudah dewasa. Ya kan? Tidak ada yang menggugurkan Rasulullah, tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau sudah lewat dari 7 hari tidak boleh. tidak ada. Ya, tidak ada keterangan seperti itu. Hadisnya Hasan 7 e hari kalau enggak 20 e berapa? 14, 2, 21. Oh nah, ini. Adisi Hasan eh uh, uh, dan riwayat salap juga banyak dalam permasalahan itu. Tidak ada dalil yang yang melarang dalam permasalahan ini. Iya. Iya. kulit kambing dijual untuk upah si pemotong. Eh, tidak boleh itu, tidak boleh kulit kambing, semuanya tidak boleh dari bagian eh, hewan tersebut, hewan korban dijual eh, untuk upah simotong itu ada dua, dua larangan yang dilanggar. Yang pertama dia menjual, ya. yang kedua eh, di, sebagai upah eh, tidak boleh. Jadi yang boleh seperti apa? yang boleh eh, dia eh, upah sendiri ya dia kasih uang untuk biaya pemotongannya sendiri ya kemudian kalau dia mau ngasih dari hewan kurban tersebut dia kasih tapi bukan sebagai upah sebagai hadiah kalau dia orang berkecukupan atau sebagai sodako kalau dia orang yang miskin ya enak nanti kalau dia sudah kalau dia sudah pegang, sudah berpindah tangan, dia ya terserah dia, dia mau jual, dia mau apa? Yang jelas sudah sudah keluar tangan dari si pengorban, jelas. Oke, ya. kalian. Ya Ada adab Tidak boleh melihatkan pisau Tidak boleh melihat temannya disembelih. semblih Ya Adab yang seperti ini Tidak sampai makruh Tapi khilaful aula. Jadi ada dua kasus ya. Ada beda hukum ya, Hukum makruh Dengan khilaful afdol Ya makruh itu datang jelas larangan dari syariat ya, larangan dari dari syariat misalnya e, nah rasulullah salam tapi kalau khilaful aula itu butuhnya irsyad e, tuntunan, anjuran saja e, dari syariat nah ini beda hukumnya seperti apa seperti kita sebutkan apa hukum ee, memotong kuku, memotong mencukur kumis, membuang bulu kteak dan lain sebagainya di 10 hari bulan Julhija awal bulan Julhija bagi orang-orang yang ingin menyembelih kalau sudah dia sudah meniatkan dari awal ada hadisnya melarang hadisnya melarang ya maka di sini ada tiga pendapat dari ulama pendapat yang pertama mengatakan haram ya. pendapat yang kedua mengatakan makruh pendapat yang ketiga mengatakan khilaful awla abdulnya ya. jangan dipotong ini hukum ini beda eh, hukum yang pertama itu haram itu beda dengan yang makruh eh, hukum yang ketiga ulama mengatakan khilaful awla beda juga artinya makruh eh, beda hukum khilaf wala, -wala dengan dengan makroh e, nah disini ya dalam permasalahan itu masuk adabnya untuk tidak melihatkan apa namanya kesembelian itu tapi kalau untuk tidak melihat darah itu tidak ada keterangan tidak ada keterangan larangan e, secara khusus atau anjuran secara khusus tidak ada jelas salah ya, ya. Ya. Ya, tidak terbatas fakir miskin, hanya saja memang yang diutamakan itu fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Ya. Apabila kamu sudah sembelih atau dinahar, ya, kemudian jatuh hewan tersebut dibersihkan. Allah pertama kali perintahkan fakuluminha makan dulu. Perintah yang pertama kali oleh Allah Subhanahu makan dulu. Ya, makan dulu. Ya makan. Ya terserah mau sesanggupnya. Ya kan. Sekedarnya lah. Kedarnya seberapa sih sanggup kita? Makan dulu, kemudian baru ya. ee, ngasih makan ee, fakir miskin. Sebelum lama ya. mengatakan uh. ee, tadi fakir miskin itu ini namanya sodako, tapi kalau orang yang berkecukupan namanya hadiah. Iya, dibagi ya, sebagian dimakan, sebagian dikasih, dikasih ke sodako kan, fakir miskin. Uh, dan bahkan ulama, ulama mengatakan bahkan kepada zimiyah boleh menurut pendapat yang roji zimiyah orang yang non muslim boleh mimbab ta'liful kulu ya. boleh iya uh, seperti itu jelas insyaallah jelas mantap iya tapi tadi mantap enggak ya mantap ada <laughs> pikir masih bingung-bingung ya Ya boleh tapi dengan syarat bukan sebagai keharusan. Maaf. Nah, iya. Kalau dia sebagai keharusan maka itu namanya upah. Iya. Iya. Kalau dia sebagai keharusan itu namanya upah. Oh, e, keharusan itu bisa tertulis bisa Terucap bisa termaklumi. Nah, kalau terucap jelas kan, pokoknya harus ini nih, nah, itu jelas. Tapi termaklumi, ya pengertian lah. Nah, itu namanya apa? sama aja. Yang seperti itu eh, apa namanya? Tetap sebagai upah. Tapi tadi betul-betul dia bukan sebagai keharusan. Iya yeah. ya, yeah. bukan sebagai keharusan eh, tadi. Pokoknya. E, kalau memang harus diupah, upahnya tersendiri. Ya. E, tapi kalau sukarela, e, tadi sukarela, tapi tadi sukarela betul-betul lepas. Nah, lepas sukarela gitu kan? Kalau mau dikasih, tadi bukan sebagai keharusan maka tidak mengapa. Ya. E, gitu. Mantap. Ya. Ya. Hal lagi? Iya. E, e. adukan sudah kita bahas. <SILENCIO> Musafir nih Abuh saya berkomi. Sudah kita bahas e, tidak ada khilaf di antara ulama tentang bolehnya dan bahkan dikatakan oleh ulama ya yeah, e, dinukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya. E, kambing betina atau domba betina ya. Yeah, lebih football daripada domba jantan yang jago kawin, iya disebutkan e, tadi, kita kan sudah sebutkan tadi kan, kenapa? Karena dia berefek terhadap e, mu, kualitas daging kawin terus, iya kan? Nah butuh energi dia, iya kan? Semestinya itu buat daging, makanya tadi, kenapa alasan ulama membolehkan e, apa namanya e, yang dikebiri tadi? Ya kan? Ya, karena dia tidak bisa kawin, ya, sehingga eh, apa namanya gizinya lari ke daging, bagus jadinya. Nah, ulama mengatakan eh, domba betina yang apa namanya yang tidak sering melahirkan, yang tidak sering melahirkan itu lebih akulul daripada eh, kambing jantan atau domba jantan yang sering kawin Fahl namanya Fahl yang memang ada kan e, kambing atau sapi itu memang yang dipersiapkan untuk apa namanya e, pejantan karena tidak setiap jantan itu pejantan <tuluh> nah Iya betul. Bisa aja untuk Iya, yes. yani betul itu. Tidak setiap pejantan jantan seperti itu. Ya itu. Intinya boleh. Iya. Yeah. Jelas. Iya. Yeah. Eh, uh, seperti ga itu Bukan harus misalnya dia beratnya 9 kilo Dia ngambilnya 3 kilo Tidak, tidak harus Dia mau ngambil 1 on pun boleh Iya yeah. uh, Maksudnya Sepertiga itu ya sebagian Iya yeah. Bukan berarti 9 kilo, sepertiga dia makan Sepertiga dia hadiahkan Sepertiga 3, 3 kilo dia makan 3 kilo dia. Yeah, kalau sapi uh, 800 kilo Iya yeah sampai mati. Dia harus makan sepertiganya. Tapi maksudnya sepertiga eh disebutkan oleh ini yang masyhur perkataan Imam Ghazali rahimahullahu taala dibanta oleh ulama-ulama yang lain. Ini e, la yu Rabbus salaf wala khalaf. Juga e, ulama syafi'iyah bahkan membanta Imam Ghazali Imam Ghazali ulama syafi'iyah Ini tidak dikenal ucapan seperti ini sebelum sehingga sebagian orang awam salah apa akhirnya kan sepertiga ya sepertiga beneran ya maksudnya itu ya ya sepertiga ya sepertiga bagian ya mungkin pas dipotong jadinya eh, kalau kambing eh, domba 6 bulan misalnya kalau dipotong jadi berapa kilo? Dibersihin jeroannya. Jadi kira-kira berapa kilo, Bu? Pak. Hah? rata Tarata-tarata-tarata. Bisa 6 kilo enggak? Mungkin enggak nyampe 6 kilo ya. Iya. 6 kilo. Iya. Ya kan kalau antum mau makan misalnya buat sekepal 3. Oh, makan Tiga kilo Tiga tidak apa-apa Tidak apa-apa Walaupun hitungannya jadi Seper dua kan ya, Artinya sepertiga itu Tidak harus persis nilainya Persentasenya seperti itu Iya Jelas Iya Tidak apa, apa Tidak mengapa Boleh Tidak mengapa Boleh kalau dia butuh ya. Kalau tidak butuh Buat pajangan kulkas aja Ini ya Kalau e, baik Kasih orang lain aja Iya kan e, Buat pajangan kulkas Kadang-kadang Nginep sampai setengah tahun Iya kan Ini orang lain banyak yang butuh Iya kan Dia kasihkan ke orang lain Iya Iya Uh, kalau boleh ya, boleh silakan. Apalagi kalau dia memang butuh. Uh, tidak mengapa. Iya. Gitu. Jelas, Bang. Iya. Kembali mohon maaf menyimpang pada materi yang sekarang. Kembali ke materi tadi yang masalah Haji. Iya. Tadi disebut oleh Pak Ustaz pada saat terakhir misalnya kita ya. demois biar mama sampai di yang putaran terakhir terus keluar angin gitu. Jadi ya, lalu abdulnya kan junuk lagi, kalau enggak bisa lanjut. Lalu nah, bagaimana kerjaan terlanjutan terlanjutan daripada kan kelanjutannya sa'i kalau dasar. Iya. Ya, dulu ada mengulangi bisa. Sahi? Enggak kalau sa'i, kalau sa'i itu sudah bisa hampir dipastikan tidak harus tidak harus suci. Bahkan junuk pun boleh sa'i. Orang haid pun boleh sa'i. Ya, Kalau tuaf Memang ada Perselisihan cukup kuat di antara ulama Apakah harus Bersih dari hadas kecil maupun hadas besar uh, Pendapat yang rojih Tadi telah kita rojihkan Itu pendapat Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Pendapat uh, yang dirojihkan oleh Imam uh, Syekh Islam Netimiyah Dan dirojihkan oleh Syekh Manusimin Rahimahullah Ta'ala Bahwasannya uh, tidak harus suci dari hadas kecil, ya. Hanya saja wanita yang haid dilarang untuk toaf. Ya, bukan karena dia tidak suci, tapi karena ia ya dia haid. Karena dia haid. Ya. Ketua Rasulullah SAW bersabda kepada wanita yang haid, if ali mayaf adul haj, gaira allah taufi bil bait. Lakukan semua rangkaian ibadah haji. Hanya saja jangan engkau Tawaf di Kaabah Artinya apa? Semuanya Wukuf di Arafah boleh Mabid di Musdalifah boleh Lempar Jumroh boleh Wanita yang haid Boleh semua Kecuali itu aja pokoknya Tawaf itu. Sama sholat tentunya ya. Tuhib, eh, Satu lagi Ada yang tanya? Ya Tuhan umroh lagi e, Kalau masalah boleh Boleh Tapi apakah afdol Jawabannya tidak afdol Iya Kenapa e, Kok bisa demikian Ya bisa Karena ada dalil yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan Tidak afdol Jadi ada e, jenis sunnah e, takririyah e, itu sifatnya afdal dianjurkan, ada yang ya boleh tapi tidak dianjurkan diantaranya ini diantaranya umroh setelah melaksanakan ibadah haji umroh setelah melaksanakan ibadah haji ini tidak terjadi di zaman Rasulullah dan di zaman Khalifah Rasidin, kecuali satu kali saja, kejadian Aisyah tadi. Ketika Aisyah radhiyallahu taala e, sampai di Mekah pada tanggal 4 bul hija, e, beliau haid. Maka diperkirakan kalau beliau e, tetap menunggu untuk Tamat tuh, berarti dia harus Umroh. Umroh berarti harus ada Toaf, ya kan? Kalau dipaksakan, lewat Hajinya. Mungkin baru suci tanggal 10. Sementara minimal boleh dia tinggalkan jemaah Haji, boleh dia tinggalkan Mabit di mina tanggal 8. Dia langsung Ukhuw di Arafah. Ya, tapi jangan sampai Ukhuw di Arafah ini tertinggal. Ukhuw di Arafah ini disebutkan oleh ulama berasan matahari sehari siang banyak itu dimulai dari tergelincir matahari sampai terbit fajar keesokan harinya ya jadi berapa jam itu eh ha terbit fajar jangan terbit matahari ya sampai kurang lebih seperti itu kurang lebih eh, 14 jam atau segitu ay eh, 16 jam ya kurang lebih seperti itu nah ini kalau kondisinya dikhawatirkan lewat juga toaf lewat juga wukuf maka hajinya tidak sah. Rasulullah bersabda al alhajju arofah termasuk rukun yang terbesar dalam haji itu wukuf di arofah kalau dia paksakan dia ingin umrah ingin tamat tuh lewat daripada wukuf di arofah silakan dia tunggu dia tunggu misalnya sampai tanggal eh, 9 siang belum misalnya ada yang nemenin kan malam. Muda jangan maksain. Ya. Karena dia tahu wanita itu tahu kapan dia sucinya. Iya kan? Sehingga ya udah langsung aja wukuf di Arafah eh dia kiron kasus yang seperti ini pada Aisyah radhiyallahu taala sehingga dia apa? Sehingga dia tidak dapat umroh mustaqillah. umroh mustaqillah umroh yang bersendirian sebagaimana jemaah yang haji yang tamattu yang umroh terlebih dahulu kemudian halal kemudian haji itu tamattu dan hampir 99% sahabat itu hajinya tamattu karena yang bawa haji cuman dua cuman tiga dua atau tiga ya, Rasulullah Talha dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala'anhum ini ee, berarti apa? berarti kalau tamattu dan berarti istri Rasulullah surah -surah yang lain juga tamattu Ya kan? Dapat umroh, dapat haji juga Kan dua ini Nah, ini Ya Rasulullah Kata Aisyah Bagaimana ini semuanya Istri-istri yang lain kan Dan sahabat-sahabat yang lain Semuanya datang haji Datang ke Mekah dapat dua Dapat umroh eh, Dan haji Tersendiri Aku cuma dapat haji saja ya Rasulullah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tawafu qibil bait ya. wasa'yuki bainas safa wal marwa ya yasauqi hajji ki wa umrotaki. Ya. sebenarnya Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memang melakukan satu amalan ya. Tapi amalan ini mencukupi dua ibadah. Dapat, engkau sudah dapat haji dan umrah, karena engkau kiran. Ya, haji dan umrah, engkau kiran. Tapi e, tetap kelihatannya tetap ada yang mengganjal di hati Aisyah radhiyallahu taala, sehingga Rasulullah SAW sudah perintahkan saudaranya Abrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum untuk e, pergi ke ke Tanaim, karena Tan'im itu batas halal yang terdekat. Umroh ada di sana Iya Nah ini e, Ini dikatakan lama Ini menunjukkan bolehnya Tapi kenapa kita katakan tidak afdol Karena tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah yang e, Pelaku secara khusus Tidak pernah melakukan setelah itu Cuma sekali ini aja Kalau itu afdol Masa tidak dilakukan oleh Abu Bakar tidak dilakukan oleh Umar Tidak dilakukan oleh sahabat yang lainnya ya, Ini ada contoh lagi Satu kasus lagi Perkara boleh tapi tidak afdol Seperti takrir Rasulullah SAW Ada sahabat Yang setiap selesai eh, Baca surat Dia baca kan? Ini juga Zulullah SAW boleh tapi tidak afdol Kenapa demikian? Kalau Abdullah Rasulullah SAW perintahkan secara umum, tidak pernah Rasulullah lakukan, tidak juga pernah dilakukan oleh khalafah Rasidin. Padahal khalafah Rasidin kan jadi imam terus, semua khalafah dari masa ke masa mereka jadi imam, khalafah hafat Quran, lantas semuanya zaman dulu penghafal Quran, pemimpin kaum Muslimin ini dulu penghafal Quran, mereka jadi imam, tidak ada di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang seperti itu. Nah ini sunnah lama ini model sunnah yang boleh tapi tidak afdol. Iya, termasuk umrah setelah haji. Kalau afdol kata Imam Malik la ilai. Kita ini kalau memang afdol apa namanya? Kita enggak mungkin eh, mendahului sahabat. Pasti sahabat lebih duluan dapat. Tapi sahabat tidak melakukannya. Iya. Jelas enggak Iya. Ya. Jadi kita jawab seperti itu. Ya. Ya. Bila Insya Allah kita cubaan dulu sampai sini wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.